Assalamualaikum sederhana berita sore edisi hari ini Rabu 20 Juli 2016 Kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal Seorang tewas dan dua luka-luka akibat tabrakan beruntun di Birin Polres Aceh Singkil tangkap truk bermuatan kayu ilegal Puluhan hektare tanaman padi di Birin diserang hama ulat Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Seram BFM Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederlun tabrakan beruntun antara mobil penumpang jenis L300 dengan beca mesin dan sepeda motor terjadi di Birun, Rabu, Subuh, tepatnya di kebewasan Desa Belangbelah di Kecamatan Jempa. Akibatnya seorang tewas dan dua orang luka berat. Dari Bireuen, Yusmandin Idris melaporkan, informasi dihimpun san itu satu unit L300 melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Medan tujuan Banda Aceh. Sesampai di kawasan Blang Bladi Kecamatan Jempa, L300 hendak mendahului kendaraan di depannya. San itulah L300 bertabrakan dengan becak mesin BL6547ZO yang melaju dari arah berlawanan. Usai menabrak beca mesin, L300 yang tidak diketahui nomor polisnya itu kembali menabrak sepeda motor Vario BL6547ZBZ. Akibatnya, pengendara motor Cahaya Nurdin, 44 tahun, mengalami luka perat. Sementara istrinya di Yusuf, 44 tahun, meninggal di lokasi. Keduanya warga desa Blangbati, Pedada Biren. Pengendara beca mesin bernama Nurdin, 55 tahun, warga Kuala Jangka, Jangka Biren, juga mengalami luka berat Korban luka langsung dilarikan ke IGD RSUD Birin. Kasat lantas Polres Birin AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan, angkutan umum L300 yang belum diketahui nomor polisnya itu langsung melarikan diri setelah tabrakan. Kasus tabrakan ini ditangani pihaknya dan mobil tersebut masih dalam pengejaran. Sedaralun Satwa Reserse dan Kriminal Polres Aceh Singkil menangkap truk BL-8115R bermuatan kayu tanpa dokumen alias ilegal. Truk itu disergap dalam perjalanan menuju Sublu Salam di sekitar jembatan Handel Gunung Meriah Selasa Malam. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kasah reskrim Polres Aceh Singkil AKP Marsuki mengatakan jumlah kayu yang dibawa truk sebanyak 4 kubik. Jenis kayunya rimba campuran keras yang sudah diolah. Kayu yang dibawa tidak dilengkapi dokumen sehingga langsung diamankan polisi. AKP Marsuki menjelaskan polisi mencurigai truk dari arah Singkohor tersebut lantaran membawa kayu pada malam hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kayu yang dibawanya tidak dilengkapi dokumen sehingga diamankan ke Mapolres di Kampung Baru, Singkil Utara. Selain mengamankan truk serta kayu, polisi turut mengamankan tiga orang pembawa kayu, masing-masing Hendra Saputra, 29 tahun, dan Mustafa, 26 tahun, warga desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, serta Tarmizi, 39 tahun, penduduk Lentong, Kota Baru. Saat ni, penjeni kepolisian masih melakukan interokasi terhadap tiga tersangka pembawa kayu. Sedaralun, puluhan hektar tanaman padi yang berusia dua bulan di Biren diserang hama ulat atau disebut hama putih palsu sejak dua minggu terakhir, sehingga daun padi berwarna putih kemudian rontok. Serangan hama ulat ini terjadi di kawasan desa Juli Setui, Menasah Tambo, Tambo Tanjung dan beberapa desa lainnya di kecamatan Juli, Biren. Dari Birin, Yusman Din Idris melaporkan. Tarmizi, salah seorang ketua kelompok tani di Juli mengatakan beberapa hari lalu warna daun padi yang hijau kini sebagian pada ujungnya mulai putih akibat diserang hama ulat. Serangan hama tersebut cepat meluas, bahkan dalam satu minggu hampir merata terkena hama tersebut. Untuk mengatasinya, sebagian warga segera melakukan penyemprotan, namun tidak bertahan lama. ...karena hama ulat itu kembali muncul. Akibat serangan ulat tersebut, pertumbuhan tanaman padi... Yang berusia 30-45 hari ini kini terancam mati... ...karena daun tanaman padi mulai rontok. Menurut warga, luas serangan hama ulat mencapai puluhan hektar. Sebagian petani sedang berusaha membasmi namun kurang berhasil. Mereka mengharapkan dinas terkait untuk mencari solusi... ...dan membantu warga membasmi hama ulat tersebut. Sejak Januari 2016 sampai sekarang, sudah 101 balita di Lusmawai menderita campak. Dalam program imunisasi campak yang berlangsung pada Agustus ini, Lusmawai menargetkan harus bisa menyuntik vaksin campak pada 18.113 anak berumur 9 bulan sampai 5 tahun. Dari Lusmawai, Saiful Bahari melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lusmawai, Dr. Said Alam Zulfikar menjelaskan campak adalah penyakit yang sangat mudah menular. Selain itu, bila anak-anak sudah terkena campak, bisa berefek ke penyakit lainnya, seperti radang otak, radang paru-paru, kebutaan, hingga sampai kematian. Karena itu, untuk menghindari campak, maka sangat dibutuhkan kepedulian orang tua agar anaknya bisa disuntik imunisasi campak. Dalam program imunisasi campak yang akan berlangsung pada Agustus ini, Loks menargetkan harus bisa menyuntik vaksin campak pada 18.113 anak berumur 9 bulan sampai 5 tahun. Dr. Said mengharapkan agar para orang tua tidak perlu cemas dengan persoalan vaksin palsu saat berlangsungnya program imunisasi campak. Karena dicamin, vaksin campak yang akan disuntikkan nantinya semuanya asli dan tidak ada vaksin palsu yang beredar di kota Luxmawing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Serambi FM. Sedar lelun hujan lebat terus mengguyur Kabupaten Aceh Selatan sepanjang hari ini. Hampir seluruh kecamatan dalam Kabupaten tersebut tergenang banjir. Banjir kali ini tidak hanya menggendangi rumah penduduk dan lahan pertanian, namun juga ikut merusak fasilitas umum, terutama yang berlokasi di daerah aliran sungai. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Dandim 0107 Aceh Selatan Letkol Hassan Dilubis mengatakan ratusan prajurit TNI telah dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. Mereka membantu membersihkan rumah dan fasilitas umum yang sempat tergenang banjir. Selain itu, aparat TNI juga membersihkan selokan yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Kegiatan ini difokuskan di daerah-daerah yang parah dampak banjir seperti di Kecamatan Labuhan Haji Timur, Sawang, Mekik, Kelut Utara, dan Pasir Raja. Prajurit diterjunkan dengan membawa alat-alat kebersihan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Sejauh ini, tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan membantah penanganan longsor di ruas jalan nasional Banda Aceh Medan, Lamban. Menurutnya, penanganannya sangat cepat, mengingat longsor yang terjadi cukup parah. Sedaralun cuaca buruk diperkirakan terjadi di perairan Aceh hingga tiga hari mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Aceh meminta masyarakat waspada terhadap gelombang tinggi laut. Okezone.com melansir. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Pelampinang Aceh Besar Zakaria menjelaskan, dari data satelit menunjukkan sebaran hujan diprediksi terjadi di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Kepulauan Semelu, Melabu hingga Lusmawai. Diperkirakan di daerah tersebut akan adanya awan gelap kumulonimbus hingga menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang. Perakhiran cuaca ini diprediksi akan terjadi hingga 23 Juni 2016 nanti. Sakarya menambahkan, selain hujan dan angin kencang, kondisi ini juga berpengaruh pada gelombang laut di perairan Aceh. Ketinggian gelombang laut di Selat Malaka bagian utara diprediksi mulai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sementara di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan barat ke Pulauan Semelu hingga mentawai ketinggian gelombang bisa mencapai 4 meter. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk waspada akan cuaca buruk selama beberapa hari ke depan. Pihaknya juga memperingatkan para nelayan waspada bagi yang tetap ingin melaut. Syederalun, markas militer Mali di pusat kota Nampala diserang sekelompok pria bersenjata. Insiden pengepungan ini menewaskan 17 tentara dan melukai sedikitnya 30 orang. Dua kelompok bersenjata yang berbeda mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasca serangan itu, Presiden Mali, Ibrahim Baubakar Keita pun segera mengadakan rapat darurat bersama para petinggi militer dan menteri pertahanan. Belum diketahui apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut. Akan tetapi, pembahasan dipastikan tidak jauh dari penyerangan di barak militer itu. Seperti diwartakan BBC, Mali sendiri tengah bergejolak dengan perselisihan antar etnis dan terorisme. Sempat dikabarkan bahwa penyerangan di markas militer yang menewaskan 17 tentara tersebut adalah aksi balas dendam dari kelompok etnis Fulani. Namun tidak berapa lama kemudian kelompok militan Ansar Dine yang berideologikan Salafisme ikut mengklaim bertanggung jawab atas penyerbuan tersebut. Kelompok ini menyasar antara lain pemerintah Mali, Senegal, Mauritania, Amerika Serikat, dan Perancis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Promai, sekian berita sore edisi Rabu 20 Juli 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, at Serambi FM. Shadaralun, wassalam.